Artis yang satu ini dari kota sejarah Mojokerto. ya Lincahnya sangat luar biasa. Sudah cantik bareng bersama Karabar Community. Siapa dia kalau bukan? Risa Marcella New Palapak. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih kau selalu kucing Bosmu ada terima kasih. Walau tak Berkomuniti memang lain daripada yang lain.